Kemudian yang kedua yaitu banyaknya tunawisma. Tunawisma ini orang-orang nggak -orang punya rumah yang kemudian menjadi peristiwa mengembarkan mortgage kemarin itu. Jadi karena tuntutan rakyat Amerika untuk punya rumah maka pemerintah Amerika menetapkan untuk memberikan rumah-rumah murah yang bentuknya mortgage itu. Jadi diberikan rumah tapi barangnya kecil tapi ternyata mereka tidak bayar-bayar dan itu jumlahnya triliunan dolar ya, sehingga menjadikan Amerika dari sisi ekonomi mengalami apa, kerugian besar ini disebabkan oleh tunawisma ini yang kemudian kalau tidak akan menjadi ledakan masa yang bisa menghancurkan Amerika ya, menjadi apa, revolusi sosial orang kalau lapar orang kalau tidak punya rumah, akan marah mereka kan apalagi mereka tidak lagi dikendalikan oleh agama atau oleh moral yang bisa menjadi kancuran buat Amerika dari dalam itu. Kemudian merosotnya di bidang ekonomi di bidang pendidikan. Dituduhkan oleh beliau, merosotnya apa ini dibilang pendidikan dengan kebudayaan. Kemudian yang keempat, problema diskriminasi yang anti-henti Dan itu makanya Anda lihat betapa ada orang yang berusaha membunuh Obama untuk tidak lagi menjadi apa? Presiden Amerika dari kalangan kulit hitam. Dan ini merupakan satu apa kenyataan bagaimana rasisme dan diskriminasi di Amerika itu sangat sangat mencolok. Kemudian yang kelima masalah kesehatan, ya apalagi bicara tentang apa ini tentara-tentara ya, Amerika yang cacat dan bukan sedikit diperkirakan ada sampai 50 ribu tentara Amerika yang cacat tidak. Baik yang sebelum di Irak maupun yang masih apa yang sudah apa cacat di Irak yang cacat di Irak itu diberkerahkan hampir lima ribu dan itu biayanya seorang yang cacat itu dibanding dengan orang yang terbunuh kalau tentara Amerika terbunuh itu dikasih kompensasi sebanyak lima ribu dolar tapi kalau orang yang cacat harus diobati harus diberikan apa kebutuhan bulanannya itu bisa mencapai jutaan dolar, dan itu yang menjadikan lelahnya ekonomi Amerika. Belum lagi harus membiayai apa pasukan yang masih berjalan di Irak dan di Afghanistan, dan mereka tidak mengira kalau kemudian peperangan di Irak itu akan berlanjut sampai mencapai tahun-tahunan begini. Ya, dalam analisa yang disebutkan tentang peperangan Amerika di Vietnam. Dalam waktu 18 bulan, dengan kekalahan yang diregut oleh Amerika, mereka mengeluarkan dana sampai 800 miliar dolar. Pada waktu yang sama terjadi di Irak, mereka mencapai kerugiannya sampai 2 triliun. Ini yang menjadikan mereka lelah ekonominya. Dan sempoyongan belum lagi masalah dalam dalam negeri yang kemudian dasarnya dari mana mereka ini? utang utangnya mencapai 50 triliun dolar kalau di rupiah akan itu 500 ribu triliun bukan main itu jumlah itu kan nah karenanya nya so sekalian ini adalah masalah yang menjadikan bisa penyebab runtuhnya Amerika tapi itu bukan satu-satunya tentunya masalah kesehatan kemudian menyangkut belum lagi penyakit jiwa ya kalau anda di Amerika itu ah yang namanya penyakit jiwa itu atau dokter psik teri ya psikoteri ya psikoteri itu dokter yang ngurusin orang-orang sakit jiwa atau psikologis ya yang masih apa yang masih belum sampai gila ya. psikologis itu itu paling laku di sana karena banyak orang stres depresi sampai gila, ya, itu luar biasa. Kenapa semua itu terjadi karena kekosongan mental, kekosongan jiwa, manusia kehilangan arah, tidak tahu untuk apa mereka hidup, tidak ubahnya seperti binatang, hanya mereka cari makan ukurannya timeless mani, kemudian mereka bersenang-senangan enak senang, senang kan dengan minum, kan perempuan kan macam-macam. Kalau lebih minggu mereka datang ke gereja, kalaupun sadar. Itu pun gereja-gereja sudah banyak ditinggalkan oleh pengikutnya. Yang datang orang tua-tua.